Tim Cimat punya cerita dengan judul Bekerja di Alam Gaib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 Warga sekitar tidak ada yang berani mengambil, menangkap atau membawa pulang ikan dari gedung pawon. Karena mereka percaya itu adalah kepunyaan yang bau reksor, khawatir atau kualat diganggu. <tuh>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 pandangan Dalijo lueng itu lain dari biasanya yang setiap hari hanya ketutupan air tetapi ternyata berwujud rumah gedong yang mewah mirip menyerupai keraton kiri kanannya juga banyak berjejer bangunan serupa Dalijo dijemput seorang yang memakai pakaian serba hitam lengkap dengan ikat kepala beringosnya yaitu tebal sekali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 Keluarganya bahkan sudah membuat selamatan layaknya orang meninggal dunia, mulai dari tujuh hari sampai empat puluh harinya. Hal ini karena terakhir ada orang yang melihat Dalijo berada di kali Pacal dekat Kedung Pawon, bisa dipastikan dia kalah di situ.